Mitra bisnis Kompas menulis praktek pungli di jembatan timbang ibarat nostalgia ke tahun 70-an. Bayangkan, sudah 40 tahun perilaku korup tetap tidak hilang, seakan-akan pungli di jembatan timbang menjadi suatu yang lumrah. Padahal, pemberantasan korupsi sudah menjadi komitmen pemerintah. Di sisi lain, pelanggaran di jembatan timbang akan membuat infrastruktur jalan menjadi cepat rusak yang pada akhirnya akan menghabiskan anggaran untuk biaya perbaikan, bukan untuk penambahan panjang jalan. Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan Presdir Agis Elektronik Bintoro Citrowirio. Pak Bintoro, apa komentar Anda?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 Itu saya rasa adalah PR kita juga bagaimana dari segi pengontrolan gitu loh. Mengapa kita sangat bermasalah dengan pengontrolan? Masalah uh, mental itu berlaku untuk semuanya gitu loh. Bukan hanya konstruksi uh, jalanan, infrastruktur, dan lain-lain. Jadi itu berlaku umum. Bukan hanya untuk uh, pembuatan jalan, tapi pembuatan gedung lah uh, Faktor maintenance gedung dan lain-lain di mana inefisiensi itu terjadi di mana-mana. Saya rasa ini adalah masalah yang e, pemerintah hadapin untuk misalnya bagaimana menaikkan efisiensi, ya kan? Jadi dari duit sekian jadi apa gitu loh? Jangan bocornya terlalu banyak. Apa dampaknya bila jembatan timbang dapat berfungsi dengan semestinya? Itu saya pikir kalau dikerjakan dengan baik itu akan ada snowball effect, ya.